hadirin azim amma ba'du alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa di subuh ini Allah masih memanjangkan umur kita masih menyihatkan badan kita ya terlebih nikmat tersebut kita bawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa kemudian selawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat beliau, para keluarga beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat amin ya rabbal alamin. Kita masih di hadis terakhir ya tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang ber dagang ya. Ulun selalu susah berdagang apa berdagang bergadang ya. Langsung di hadis yang terakhir ya untuk mempersingkat waktu yaitu hadis ummu zarah. Ini sudah keempat kayaknya Keempat pertemuan belum habis ini. Hadis ummu umuzarah. Kita baca dengan cepat dan ringkas ya. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Aisyah bin Yunus An Hisham ibni Urwah an akhihi Abdullah ibni Urwah an Urwah an aishatul rodlahu taala anha. Kaulat jalsat ihda ashsharat muratan fata'ahadna wa ta'aqadna Allahu yaktumna min akbari azwajihinna shayaa. Imam Tirmidhi berkata menceritakan kepada kami Ali bin Hojer beliau berkata menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Hisham bin Urwah dari saudaranya Abdullah bin Urwah dari Aurwah bin Zubair dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha Aisyah mengatakan telah duduk bersama 11 orang perempuan 11 orang istri maka mereka berjanji agar tidak menyembunyikan tentang cerita-cerita suami mereka sedikitpun Faqalatil ula zawjilah mujammalin ghustin ala ra'si wa 'adill la sahlun fayurtaqo wala saminun fayantaqal maka Perempuan pertama ya mengatakan suamiku bagaikan daging ontak yang kurus, mengatakan ada yang mengatakan kurus, ada yang mengatakan rodih ya rendah atau uh, tidak istimewa dagingnya, daging yang tidak terlalu bagus. Kemudian selain daging ontak kemudian dia kurus atau jelek kualitasnya, dia berada di atas gunung yang terjal. Yang berlumpur ya. Kemudian sehingga Tidak mudah untuk didaki Dan juga dagingnya tidak gemuk Maka kalau gemuk bisa direbutkan Ini Istri pertama ini mengungkapkan Suaminya adalah apa Sedikit faidahnya, Sedikit manfaatnya Kemudian kalau ingin mendapatkan kebaikan suami Sedikit kemudian itu pun juga Harus dengan perjuangan oleh si, si istri Kemudian juga Eee eh, Sistri si mengatakan di atas gunung yang tinggi yang terjal. Ini menunjukkan bahwa suaminya juga takabur, ya, takabur tekab, sombong, tidak mau ditegur. Itu suami yang pertama. Kemudian istri yang kedua mengatakan, Zauji la abusu khobaru inni akafu alla azarahu in azkuru azkuru ajarahu wabujarahu. Berkata perempuan yang kedua, suamiku itu saya tidak menceritakan kabarnya. Saya tidak menceritakan tentangnya Ini akhafu Alla adhorah Sungguh saya takut Saya tidak membiarkannya Jika saya menyebut Tentangnya, maka saya akan Menyebut tentang urat di lehernya Dan urat yang ada di Tubuhnya Ini permisalan, ya maksudnya apa? Suaminya ini banyak aibnya Sangat banyak aibnya, sehingga Si istri yang kedua ini tidak menceritakannya saking banyak banyaknya. Bahkan si istri ini sangat detil tentang aib suaminya dia tahu. Ujar maksudnya adalah urat yang di leher, maksudnya itu adalah aib yang tersembunyi. Kalau bujar adalah aib yang ada di uh, apa urat yang ada di tubuh, maksudnya si istri ini juga mengetahui aib yang uh, yang nampak. Jadi yang tersembunyi dia tahu Yang nampak juga, juga tahu Ini menunjukkan bahwa suami yang kedua ini juga jelek di mata istrinya Kemudian yang ketiga Berkata istri yang ketiga Zawjil ya Suamiku pancau Bahasa banjarnya pancau, sangat tinggi Jadi asyannak itu tinggi Tetapi tingginya itu tidak enak untuk dilihat Jadi kepalanya kecil, badannya besar badannya tinggi afwan, kepalanya kecil badannya tinggi jadi tingginya itu bukan sesuatu yang enak dilihat, enggak tapi tidak enak di, dilihat kemudian jika saya in antik utallok jika saya bercerita tentang dia, tentang keburukan dia dan dia tahu utallok saya akan di, ditalak ini menunjukkan suaminya apa? terburu-buru ya, orangnya tergesa-gesa ketika mendengar istrinya ya bercerita keburukan tentang dia maka dia bisa menalaknya in askut wa allaq dan jika saya diam ya tetap bersamanya maka saya akan digantung maksudnya apa kehidupan dia enggak jelas hak-hak dia terabaikan ya jadi perempuan ini cukup kasihan ya dia tidak ditalak oleh suaminya kalau ditalakkan dia bisa menikah dengan perempuan perempuan yang lain ini juga perempuan yang ketiga di mata di matanya suaminya juga suami yang yang buruk. Kemudian yang keempat berkata perempuan yang keempat zawji kalailitihamah. Laharun walaqrun wala, wala mahafata wala saamah. Ini mulai ya eh, istri yang baik. Berkata perempuan yang keempat suamiku seperti malam di tempat atau kawasan tihamah. Kawasan tihamah itu kalau cuacanya قرun, Tidak panas dan juga tidak di dingin مخوفata, Dan tidak ada ketakutan tatkala tinggal di sana sa Dan juga tidak bosan tatkala juga tinggal di, di sana Nah ini perempuan yang keempat ini Mencontohkan atau memisalkan suaminya adalah seperti kawasan tihamah Maksudnya apa? Dia tenang berada di dekat suaminya. Suaminya bersikap adil terhadap di dia. Sehingga apa? Tidak ada ketakutan ya bersama dengan suami. Kemudian juga dia tidak bosan tinggal bersama suami. Nah, jadi kalau seorang suami ya, dia bersikap sedang saja, artinya tidak terlalu baik ya dia, tapi dia sedang. Perlakuannya baik, perlakuannya bagus, haknya ditunaikan maka si istri pun merasa tenang, merasa nyaman, kemudian tidak takut tinggal bersamanya, kemudian juga tidak boh, bosan. Jadi hanya sebatas sedang saja kita memperlakukan istri kita, ya, haknya ditunaikan kita baik, itu sudah cukup bagi istri untuk hidup tenang bersama bersama kita. Kemudian yang kelima, perempuan yang kelima mengatakan zawji indakhala fahida wa in kharaja wala yas'alu amma ahida Perempuan yang kelima mengatakan Suamiku jika masuk ke rumah Seperti macan Dan jika dia keluar Seperti singa Dan dia tidak bertanya tentang Apa yang dia Kerjakan Atau apa yang dia perbuat Nah makna ini ya, Yang diucapkan perempuan yang kelima Ini bisa maknanya pujian Dan pujian ini kebanyakan Para pensyarah ya, Para pensyarah hadis. Ini mengatakan adalah pujian Sebagian lagi mengatakan ini adalah Sebagiannya pujian Sebagian adalah celaan nah. Kalau pujian Maksudnya adalah Kan dia mengatakan suamiku Kalau masuk rumah seperti macan Itu ungkapan bahwa Istri ini tatkala di dalam rumah Dia dimula, dimuliakan Dia dimuliakan Kemudian dia berbuat baik, kemudian interaksinya dengan istri juga bah, bagus. Nah, kemudian dia keluar rumah, ya tatkala keluar seperti singa. Dan ini adalah ungkapan berupa apa? Berupa keberanian. Si suaminya pemberani. Jadi, orang-orang Arab itu ya mereka mengagungkan sifat pemberani. Makanya banyak di antara nama-nama mereka yang melambangkan keberanian. Nama anak asat ya singa, fahad, singa macan ya. Jadi banyak nama-nama mereka menunjukkan lambang keberanian. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan dia tidak bertanya apa yang dia perbuat? Maksudnya adalah suaminya ini, tatkala melihat ya masuk ke dalam rumah dia orangnya toleransi, tidak ikut campur terhadap apa yang diatur oleh istri di dalam ruh rumah. Ya karena kan istri bagaikan menteri dalam dalam negeri, dia yang mengatur perabotan, macam-macam maka suaminya seperti ini ya dia toleransi terhadap apa yang dikerjakan oleh istri di dalam rumahnya, entah mengatur ini, mengatur itu, dan seterusnya nah kemudian itu pendapat yang pertama, kebanyakan para pensyarah, ini adalah ungkapan puji-pujian ada yang mengatakan, sebagiannya pujian sebagiannya adalah celaan maksud maksud dari istri menyerupakan suami seperti singa itu adalah sama fi syaja'ah dalam hal keberanian kalau dia keluar rumah maka itu adalah puji pujian nah kemudian istri memisalkan suami seperti macan itu adalah zamun. itu adalah celaan kenapa karena macan itu kalau dia masuk ke sarangnya maka tidak ada yang dia kerjakan kecuali gu, guring tidur masuk rumah guring masuk rumah guring ini dianggurkan ya. Hmm. Kemudian juga dia mengatakan dan dia tidak bertanya apa yang dia perbuat atau apa yang dia dapati. Maksudnya apa? Ini juga celaan. Si suami tidak bertanya-tanya tentang kekurangan dan hajat apa yang ada di dalam rumah. Ya cuek terhadap permasalahan rumah. Dan dia juga tidak perhatian terhadap kondisi si, si istri. ya Itu makna yang? tercela. Kemudian ada yang mengatakan ya bahwa maksudnya suamiku itu jika masuk rumah seperti kumbang, seperti kumbang, seperti macan, maksudnya adalah si suami suka menjimak si si istri. Itu maksud yang lain di antara para pensyarah. Dan itu berupa pujian ya. Dan itu berupa berupa pujian. Tatkala suaminya masuk, maka suaminya sangat tertarik kepada si istri. Jadi di mata suami si istri sangat sangat menarik dan sangat menggoda. Maka ketika dia masuk rumah selalu ingin men menjimak si si istrinya, seperti macan kumbang ya. Kemudian yang keenam ya masih merujakah yang keenam, perempuan yang keenam mengatakan za'ju in akala lafa. Suamiku itu kalau dia makan maka makannya banyak banar, banyak sekali ya dan orang Arab itu ketika mengumpamakan seseorang itu banyak makan itu menunjukkan celaan. Ya, jadi orang Arab itu ketika mengungkapkan seseorang itu sifatnya itu banyak menamakan dia. Ya. Itu mengungkap apa? ungkapan celaan. Kemudian jika dia jika dia minum maka tidak menyisakan sedikit pun. Habis makan banyak, minum juga bah banyak. Ini ketuju menghabiskan baris, lah dan jika dia berbaring Untuk tidur maksudnya Maka dia berselimut Untuk dirinya saja Jadi ketika di dalam kamar Di dalam apa Di atas kasur pun Dia tidak perhatian Gersang ya Maksudnya apa? Jadi kalau dia tidur Maka dia berselimut sendirian Terkadang berselimut di pojok Memang satu kamar tetapi beda Beda tempat tidur Misalnya dia di kasur istrinya tidak di kasur atau sama-sama di kasur tapi di pojok. Ini di pojok kanan, ini di pojok kiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian wala yulijul kaffa liyalamal bassa dan dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Jadi maksudnya apa? Dia tidak bertanya-tanya tentang kesedihan yang dihadapi oleh istrinya. Jadi dia ya cuek, tidak perhatian terhadap kondisi si, si istri mau sedihkah mau bahagiakah maka dia tidak peduli. Ini juga apa? termasuk suami yang yang tidak baik. Kemudian Qalatis Sabiah berkata perempuan yang ketujuh, zawji ayayau ini yang paling buruk dari sekian yang buruk ya. Qalatis Sabiah berkata perempuan yang ketujuh, zawji ayayau au ghayayau tabaqu ya kulludain lahudaun syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki Suamiki itu sangat buruk Ayaya al-inhimak al fisyar Tenggelam dalam keburukan Maksudnya sangat bu, buruk Buruknya bukan cuma Lisan, perlakuan, bahkan sampai ke, pi, ke fisik Bahkan sampai berdarah Wajah berdarah Tubuh juga berdarah Nanti disebutkan Suamiki itu sangat buruk Atau sangat bengkok Layah tadi Dan juga u, Sangat bodoh Sangat kadipintar Ya Uh, bodoh kuadrat lah nah, seperti itu. Kemudian dia mengungkapkan lagi kuludain lah seluruh penyakit dia memilikinya. Ma. Penyakit ya <laughs> luar biasa. Kemudian syajaki auvalaki dia melukai kepalamu atau melukai tubuhmu. Jadi dia bisa jadi saking buruknya dia dia bisa melukai kepalamu. Dan juga atau dia bisa melukai tubuhmu. Aujam'an kul dan laki atau dia mengumpulkan keduanya ketika dia berbuat buruk maka keduanya kepala dan tubuh luka atau berberdarah. Ini juga adalah yang paling buruk dari sekian suami yang buruk tadi. Kemudian kawatisa minah berkata perempuan yang kedelapan. Nah ini mulai mulai dingin lagi ya. Zaujil masu masu arnab. Suamiku itu sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Nah, kan kelinci itu lembut, nyaman. Kita pun ketujuh beparak. Anak pun ketika hari Ahad di pasar itu ramai, kayak pasar binatang, macam-macam binatang ada. Belum biasanya bawa anak hari Ahad ke sini. Jadi macam-macam, kayak -macam, ada kelinci, ada macam-macam, ada monyet ya. Jadi kelinci itu nyaman apa disentuh, dipegang ya. Kita anak-anak pun suka mendekat. Nah, ini ungkapan Si istri yang bagus ya Suaminya seperti kelinci Maksudnya apa? Lembut Jadi kalau lembut itu Keluarganya, istrinya, anaknya, temannya Suka mendekat Aman dari gangguan dia Karena bagaikan kelin kelinci Kemudian selain itu Warrihu rihu zarnab Dan dia wanginya Seperti wangi tumbuhan zarnab Maksudnya apa? Suami ini memperhatikan kebersihan Pakaian dan tubuhnya dia, dia suka wangi ya Tampilannya bagus untuk Terlebih untuk keluarga sendiri Dan ini adalah termasuk Pujian yang bagus dari istri yang ke delapan Dia mengungkapkan suaminya adalah Yang lembut ya Kemudian juga menjaga keber, kebersihan Menjaga kebersihan Kemudian berkata yang kesembilan Perempuan yang kesembilan Zawji rofi ul imad Suamiku itu tinggi tiangnya Maksudnya apa? Maksudnya adalah Eee uh, Isyarat bahawa suaminya adalah Midyaf suka menyambut tamu Suka menyambut tamu Tawilun nijad Panjang sarung pedangnya Maksudnya adalah Pemberani Maksudnya apa? Pemberani Semakin panjang sarungnya semakin harap ya. Menunjukkan suaminya pem pemberani Azimur romat banyak abunya ya. Maksudnya apa? Dia senantiasa Di dalam rumahnya memuliakan juga Tamunya, maksudnya apa? Dia pemurah, dia pemu, pemurah. Kemudian Koribul <muruh> Baytiminin Nadi rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Kenapa dia membuat rumahnya dekat dengan tempat pertemuan agar mudah orang-orang bertamu kepada si dia. Jadi sengaja mencari tempat, mencari rumah yang mana rumahnya agar bisa mudah dielangi oleh orang lain. Jadi banyak tamu. Memang suka menyambut ah? tamu. Kemudian yang ke sepuluh, perempuan yang ke sepuluh mengatakan Zawji Malik, suamiku namanya Malik. wa Wama Malik dan siapa Malik itu? Malik khairu min zalik. Malik lebih baik daripada itu. Itu ini maksudnya adalah bisa kembali kepada suami yang ke delapan tadi, yang dia seperti sentuhan kelinci. Ada juga yang mengatakan seluruh suami yang baik yang disebutkan oleh sebagian sebelas ini. Jadi dia mengungkapkan, dia merasa suaminya ini lebih baik daripada suami-suami yang disebutkan kebaikan di kesebelas perempuan ini. Lahu ibilun kathirotul mabarik kolilatul masarih. Dia memiliki ontak yang sangat banyak yang ada di kandangnya dan sedikit yang ada di tempat gembala. Maksudnya apa? Banyak di kandangnya, sedikit di tempat gembala. Maksudnya banyak di kandangnya karena disiapkan untuk disembelih untuk menyambut tah, tamu. Jadi di kandangnya bukan di tempat liar. Di tempat liar sedikit kenapa? Karena banyak di kandang untuk disiapkan menyambut tah, tamu. Nah. Kemudian idz sami nasaul tal mishar aykon an nahun nahwalik. Jika orang-orang itu mendengar suara tukang yang menyalakan api. Maka mereka yakin onta itu bahwasanya mereka akan binah-binasa. Maksudnya apa? Si tuan berumah ini rancak menyembelih onta. Makanya kan disiapkan di kandang. Bukan di tempat liat. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai santapan si sitamu. Kemudian yang ke sebelas. Nah ini yang terakhir. Zauji Abu Zara' Suamiku itu adalah Abu Zara' Jadi Abu Zara' itu ada yang mengatakan kenapa dikasihkun Abu Zara, Zara artinya tanaman Abah tanaman ya. Ada yang mengatakan karena Beliau ini suka Bercocok tanam Suka bercocok tanam Ada yang mengatakan Zara tanaman maksudnya adalah Anak-anak Apa maksudnya Beliau banyak punya ah, anak Jadi tanaman itu Anak itu dikiaskan sebagai tanaman bercocok tanam maksudnya apa banyak punya ah, anak dan seseorang ah, di, di apa namanya kebiasaan orang Arab ya ketika memanggil seseorang dengan panggilan penghormatan dia memanggil dengan kunyah jadi kebiasaan orang Arab ketika mereka memanggil seseorang dengan bahasa kemuliaan memanggil dengan kun kunyah sampai syekh sekalipun dipanggil dengan kunyah ya abah Ishaq Ya Aba Muhammad, Ya Aba Ahmad, Ya Aba Sulaiman. Ya, itu adalah panggilan kemu kemuliaan. Kemudian Wama Abu Zara dan siapa Abu Zara? Anasah min holiin udunayya. Dia suka menggerak-gerakkan apa e, perhiasan yang ada di yang ada di telingaku. Maksudnya apa? Si Abu Zara ini suka membelikan sesuatu yang paling disukai oleh wanita, yaitu per perhiasan. Ini tergantung ya tergantung kondisi juga, Bang. <laughs> ya. Jadi, apa namanya? Memang dia orang yang kaya ya, sehingga dia tahu, Abu Zahra ini tahu bahwa kesukaan hampir semua wanita ya suka per perhiasan. Maka dia pun memberikan perhiasan kepada siapa? Si istrinya itu. Kemudian berikutnya, wa mala'a min syahmin adudayya dan dia memenuhi lemak yang ada di lenganku. Maksudnya apa? Suaminya ini memperhatikan makanan dia sehingga si Ummu Zarra ini badannya berisi. Kalau bahasanya montoklah. Kenapa? Karena suaminya menyediakan makanan yang baik yang paling bagus kepada si si istri. Oleh karena perhiasan dan makanan tadi, fa bajahat ilayya nafsi. Maka dia membuat Dan dia membuatku bahagia Maka aku pun bahagia dengan Dengannya Kemudian Dia mengatakan Wajadani fi ahli Gunaimatin Di syikin ya. Dia dulunya ya, Dia menemukanku di dalam keluarga yang beternak kambing dengan kondisi yang sulit. Nah, jadi dulunya Umuzoro ini adalah keluarga yang apa mengembala kambing ketika suh, susah atau ketika sulit-sulitnya. Kemudian, nah maksudnya apa? E, bahwa si Abu Zoro ini ya menikahi si Umuzoro ketika dalam masa su, sulit ya. Masa sulit, masa uyuh, masa letih. Kenapa? Karena kambing yang dikembalakan oleh keluarganya sedih, sedikit. Maka si Ummu Zara ini merasa terbantu, merasa sangat bahagia, sangat beruntung menikah dengan Abu Abzar. Selain itu si Abu Zara ini juga baik terhadap keluarga si si istri. Ini penting bagi para suami ya. Kita baik kepada istri dan juga baik kepada keluarga si si istri faja'alani fi ahli sahilin nah setelah menikah denganku maka dia menjadikanku di dalam keluarga yang memilikiku kuda maksudnya derajatnya menjadi tinggi dari sisi harta ya asalnya kambing menjadiku kuda nah maka maksudnya apa beliau Abu Zarq memindahkanku dari keadaan sulit menjadi keadaan yang yang baik yang bagus kemudian wa atitin dan juga keluarga yang Uh, memelihara ontak. Ini menunjukkan bahwasanya si Abu Zarah itu banyak kebaikannya yang dia berikan kepada si si istri. Kemudian selain itu wada izin dan juga berada di keluarga yang ada tukang panennya, ya entah itu gandum, jagung, tepung dan yang lainnya. Berarti apa? Selain dia ada selain Abu Zarah ini adalah banyak punya mashiyah binatang ternak dia juga banyak apa punya kebun atau ladang kemudian wa munekin dan dan juga tukang penghalus biji ya penghalus biji itu sama maknanya beliau juga Abu Zarah juga adalah seorang yang banyak punya kebun dan uh, ladang ya fa indahu akulu falakabahu dan di sisinya ketika saya berkata-kata saya tidak dijelek-jelekkan. Nah, jadi kalau bini bepandir kada dihuluti. Nah, apa itu jar? Kita kan rancak ya membuli membuli apa? Bukan rancak sih. Terkadang ya, terkadang kita bisa apa namanya? ketika istri berbicara, "Nah, pang ini kisah ini kada rami lalu jar." <laughs> Walaupun bergayaan ya, tapi kan istri bisa dia serius bercerita ya. Bagi kita itu biasa aja. Nah, si Ummu Zarra ini merasa dihargai ketika ber, berbicara. Ketika berbicara dia merasa dihargai ya. Kemudian warqudu fa tasbahu dan juga di sisinya tatkala saya tidur maka di pagi hari saya berada wa ashrabu fa Lalu saya minum dengan sepuas-puasnya. Maksudnya apa? Jadi ketika guri. Kemudian paginya itu banyak minuman, di antaranya su, susu. Kenapa? Karena si Abu Zahra adalah pemilik binatang ternak. Jadi sehat Sebenarnya, sisi makanan itu terjamin. Nah, terjamin daging, macam-macam perhiasan pulang pagi minum susu, minum susu. Kemudian setelah menyebutkan kebaikan si Abu Zahra, kemudian si istri Ummu Zahra ini menyebutkan kelebihan keluarga-keluarganya. Ini penting bagi ya bagi istri ya. Jadi si istri tidak hanya baik kepada suami tetapi baik juga kepada keluarga sua, suami. Maka sebutkan kebaikan keluarga suami sebagaimana suami juga menyebutkan kebaikan keluarga si si istri. Kemudian Ummu Abizarah lalu dia mulai Ummu Zarah menceritakan tentang keluarga si Abu Zarah. Maksudnya juga apa? Bahwa Abu Zarah ini Memperhatikan keluarganya sendiri Ibunya Anak laki-lakinya Anak perempuannya Sampai bahkan Pembantunya atau budaknya sekalipun juga Juga dia perhatikan Dan mereka baik akhirnya kepada Abu, Abu Zara nah, Lalu dia memulai Ummu Abi Zara Ibunya Abu Zara Maka siapa Ibunya Abi, Abu Zara Uku muha rodah ya. e, Perabotannya banyak Hukum muharodah perabotannya banyak. Maksudnya apa? Suaminya Abu Zara senantiasa memperhatikan kehidupan si si ibu. Nah, terkadang sebagian suami memperhatikan istri dan anak tidak terlalu memperhatikan si si ibu. Ya. Kemudian wabaituha fasah dan rumahnya luas. Kalau anak rumah ganal maka ibu juga rumah ganal. Jadi memperhatikan tempat tinggal si si ibu sendiri. Ya. Kemudian itu dia bercerita tentang si ibu Maksudnya apa? Abu Zara ini selain baik di kepada si istri Juga sangat baik kepada si si ibu Ibnu Abi Zara Anak laki-laki Abu Zara Maka siapa anak laki-laki Abu Zara? Tempat tidurnya Tempat berbaringnya Seperti Apa namanya? Daun Daun korma yang segar daun kurma yang segar. Ada yang mentafsirkan maksudnya adalah tempat tidurnya itu seperti pedang yang terhunus. Ada yang mengatakan seperti pedang yang terhunus, ada yang mengatakan seperti daun pelapah kurma yang segar. Kemudian dan dia dikenyangkan dengan lem dengan lengan kambing betina, ya, dengan lemang dengan lengan kambing betina. Ini maksudnya apa? Jadi lengan kambing itu tidak terlalu besar, tidak seperti bagian dada. Kan kalau ayam, anak apa? Pahkah dada kah? Amun ay dada tahalus, amun dada teganal, amun paha tah tahalus Jadi apa yang dimaksudkan dengan dan dia dikenyangkan dengan lengan kambing betina? Maksudnya apa? Anahu An kali lul wal arabu tamdhobihi. Anaknya tidak banyak makan, tidak banyak mah makan. Dan orang Arab memuji orang yang tidak banyak mah, makan. Nah, seperti itu. Kemudian, dia menceritakan lagi anak perempuannya. Bintu Abi Zara. Anak perempuan Abu Zara. Maka siapa anak perempuan Abi Zara? Tau'u Abiha wa tau'u Ummiha. Dia berbakti kepada abahnya dan berbakti kepada mama-mamanya. Maksudnya apa? Anak ini baik. Akhlaknya bah, baik. Mentaati si Orang tua, ya. Kenapa demikian? Karena memang abahnya sangat bah, sangat baik lawan si anak anak perempuan ini. Kemudian selain itu milu kisaiha yang memenuhi pakaiannya. Maksudnya apa? Maksudnya anak perempuan ini tidak kurus. Jadi memenuhi pakaiannya, dia tidak kurus. Oleh karena itulah kalau dia memakai baju maka kelihatan berisi. Maksudnya apa? Sama e, sisi makanan terjamin terjaga oleh si si ayah sehingga anaknya badannya berisi. Ya bahasa kitanya montoklah. Karena apa diperhatikan makanannya. Wa ghaizu jaratiha dan membuat iri si tetangganya. Maksudnya apa? Karena ayahnya sangat baik sehingga tetangga i, iri Perlakuan ayah kepada si si anak. Ya. Kemudian setelah tentang keluarga disebutkan kebaikannya, kemudian sampai pembantunya, budaknya pun juga disebutkan kebaikannya. Wa jariyatu Abi Zara, fa ma jariyatu Abi Zara la tabussu hati hadisa hadisana Budaknya Abu Zara, maka siapa budaknya Abi Zara? Dia tidak menceritakan berita yang buruk bagi si Abizarah. Nah, jadi Kerana si Abu Zara ini baik, bagus, maka tidak ada sedikit pun aib-aib atau keburukan yang si apa budak ini ceritakan, ya. Seandainya ada pun, maka dia akan menutupinya. Kenapa? Karena majikannya sungguh bah, sungguh baik. Ini seorang pembantu yang bagus, dia tidak melupakan jasa si si majikan setuanya, si ya. Nah, Kemudian barulah bercerita tentang yang lain, tentang keadaan Abu Zar. Setelah si istri ini Ummu Zarah ini menceritakan kebaikan yang banyak tentang Abu Zaraknya tentang keluarganya, dia menceritakan sesuatu yang lain. Qalat si Ummu Zarah bercerita. Kharaja Abu Zarain wal autabu tumkhud ya. Keluar Abu Zarah pada suatu hari sedangkan banyak tempat-tempat susunya. Maksudnya apa? Dia keluar suatu hari ketika lagi panen, panen susu, ya panen susu yang dihasilkan oleh binatang-binatang ternaknya. Kemudian, nah, falaqiyam ra'atan ma'aha waladani laha kalfahdain yal'bani min tahti khasriha birummataini, ya. Lalu dia bertemu dengan seorang perempuan, seorang perempuan. Bersamanya dua anak yang kecil. Maksudnya apa? Perempuan ini masih muda, karena anaknya masih halus, ah, ha? halus. Nah. <laughs> ini fitnah ya. <laughs> Lahakalfahde ini yang anak tadi seperti dua, dua macan, ya, dua macan. Yalabani yang mereka berdua bermain di samping pinggang si ibu tadi di rumah nata dengan dua buah delima. Dengan dua buah delima. Ya. Ini ada yang Belum baca dulu. Kata Sheikh Abdul Razak mengatakan pada suatu hari ketika musim susu banyak, ya, dia bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata perempuan tadi fisiknya mumtaliun, ya montok, berisi, masih muda lagi kan, berontok, montok, kemudian masih masih muda. Dan dia memiliki dua anak laki-laki anak yang masih kecil. Yang di bawah pinggangnya. Maksudnya apa, Pak? Perawan janda kah? Janda ya. Tapi masih masih muda. Tapi masih mu masih muda. Kemudian dua anak ini bermain dengan dua delima, dua delima ya. Jadi dua delima ini ya. Ada yang mentafsirkan. Semoga ini kada kada jorok ya. Ada yang dua delima ini maksudnya apa? Bermain dengan dua delima. Ada yang mentafsirkan maksudnya adalah Iya, dadanya, dada perempuan ini besar. Yang kedua anak tadi bermain-main dengannya. Sudah Anum, itu pulang ya. Montok lagi dadanya, be, dadanya besar. Akibatnya apa? Fa fatanatul mar'ah, maka si Abu Zarqut ini terfitnah. Tergoda, iya, tetapi dinikahi. Nah, bukan tergoda diselingkuhi enggak, tetapi di, dikawani. Tapi di sini sisi negatifnya ya, fatal lokoni wanakah Nah, karena terfitnah. Seandainya dia menikahi tapi nggak mentalak, itu masih masih mending, masih bagus ya. Tapi menikahi dengan yang lebih muda, yang lebih masya Allah, tapi dia mentalak. kata siapa, si umu Zara Lalu dia menikahi si perempuan ta, perempuan tadi. Nah kalau ini kan berarti ceritanya ini. Si Ummu Zara ini setelah dia ditalak apa bukan? Setelah dia ditalak Tapi tetap menceritakan kebaikan si Abu Abu Zara Itu menunjukkan masih terbekas Kebaikannya Kerana kebaikannya luar biasa Sekalipun dia ditalak Ditalak itu tidak menjadikan si istri Ummu Zara ini mencela suaminya Bahkan apa? Menyebutkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa Nah yang kata Syabd Razak mengatakan yang kebanyakan wanita yang ditalak, ketika ditalak maka dia yang ketatkala menceritakan suaminya dulu, tidaklah dia ceritakan kecuali yang buruk buh buruk. Kata Syaikhul Azhar mengatakan warubama nasiat kathirum min al al-ausafil jamilah li zaujiha, falatadkur ilal jani basayi. Kata beliau terkadang para perempuan, kebanyakan para perempuan yang ditalak itu lupa terhadap sifat-sifat mantan suaminya sifat-sifat baik mantan suaminya dia tidak menyebutkan tentang sifatnya kecuali yang sisi buruk-buruknya saja nah, itu kata Syekh Dr. maka ketika ada perempuan yang ditalak ya maka kan kita nggak boleh gibah ya tidak boleh gi, gibah maka ceritakan yang baik-baik sa baik-baik saja sebagaimana Besarnya jiwa siapa si si Ummu Ummu Dia tidak memburuk-burukkan suaminya sekalipun suaminya apa? menikah dengan perempuan yang lain, mentalak dia. Kenapa? Karena suaminya banyak sekali kebaikannya. Akhirnya apa? Perempuan ini setelah dia talak menikah lagi dengan sese, seseorang, ya. Fa nakahat fa nakhtu ba'dahu rajulan saryyan. Kata Ummu Zarah Lalu saya menikah setelahnya setelah si Abu Zara dengan laki-laki yang syar'ian, laki-laki yang mulia, yang terpandang, laki-laki yang terpandang. Rocky bashar'ian yang dia mengendarai syar'ian, maksudnya adalah uh, kuda yang besar, ya, kuda yang besar, orang kaya, ya. Maka dia mengendarai kuda yang besar. Wa khodak hittian, <clawan> ya. Dan dia mengambil tombak khidti Tombak khidti itu maksudnya adalah tombak yang e, berasal dari pinggiran kota Bahrain Yang berasal dari pinggiran kota Bahrain Ada yang mengatakan tombak tersebut asalnya dari India Dari India lalu diimpor ke Bahrain Ini menunjukkan bahwa si suaminya yang baru ini orangnya pemberani Orangnya pem berani. Ketika ada perang dia maju, ya. Dia ma maju. Nah. Kemudian wa raha alayya na'man tsariyan dan dia memuliakanku dengan nikmat yang banyak-banyak, ya. Dengan nikmat yang banyak. Kemudian wa atani minkulli raihatin zaujan dan dia memberikanku ya. Dan dia memberikanku seluruh hewan yang berpasang-pasangan. Hewan yang berpasang-pasangan. Maksudnya apa? Suaminya memuliakannya dan berbuat baik kepadanya dan tidak kurang terhadap segala sesuatu. Tidak kurang terhadap segala sesuatu. Sisi pakaian, tempat tinggal, makanan dicukupi oleh si, si suami. Wakolah dan suami ini mengatakan, kuli umma zara. silahkan makan wahai umu zara. Maksudnya makanlah apa yang kamu sukai, apa yang kamu inginkan maka saya akan penuhi wa miri dan berikanlah kepa, berikanlah makanan itu juga kepada keluargamu. Jadi suami yang baru ini juga baik memperhatikan pakaian, minuman dan setelahnya kemudian juga baik terhadap keluarga si Ummu Ummu Zara. Kemudian falo jamaktu kullasyai'in a'tanihi ma balagha asghara Tetapi Ummu Zara ini masih terkenang si Abu Zarah, dia mengatakan, nah ya, in, makanya diantara apa namanya diantara perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencari istri yang perawan yang belum menikah sebelumnya. Karena kalau misafwan ya, kalau dia janda, dia terkadang ingat dengan suaminya yang yang dulu. Takutnya dia membanding-bandingkan kita suami yang baru dengan suami yang yang dulu. Ini tergantung pada semua apa? Dia mengatakan seandainya saya mengumpulkan segala sesuatu kebaikan ya, yang diberikan oleh suami yang baru Maka tidaklah sampai kebaikan itu semua kebaikan dari suami yang baru itu Tidaklah sampai kebaikan yang kecil sekalipun kebaikan itu kecilnya seperti bejana Abu Zahro Berarti maksudnya apa? Dia membandingkan kebaikan suami yang baru Dengan suami yang lama yaitu Abu Zara Kebaikan dari Abu Zara sangat banyak Kalau pian perhatikan Di suami yang baru ini Memperhatikan sisi apa? Sisi materi Kalau Abu Zara Sisi materi, sisi kelembutan Akhlak pun dia perhatikan Jadi Abu Zara itu suka mencari Kebaikan untuk bininya, untuk istrinya Bukan cuma masalah materi Saja, bahkan kan Keluarga sendiri baik, istri baik Anak laki-laki baik, anak perempuan baik Kemudian sampai pembantu pun juga Baik, nah jadi dia memperlakukan Dengan lembut akhlaknya bagus Bukan hanya sekedar mate, materi Nah ini yang paling penting dari seorang istri ya Bukan hanya masalah materi Tapi perlakuan kita di dalam rumah Itu yang paling dinilai oleh Istri Jadi yang Antara materi dan akhlak yang paling dinilai oleh istri apa? Akhlak, perilaku kita, kelembutan kita dan seterusnya. Nah, jadi ada istilah dalam bahasa Arab ketika istri ini mantan istri ini ya suka mengenang suami yang dulu kah? Itu disebut dengan hanun. Disebut dengan hanun. Suka mengingat apa? Istri yang eh suami yang dulu. Masih mengingat-ingat suami yang dulu entah meninggal dunia atau ditalak di ya. Kalau dia sering masih mengungkit-ungkit kebaikan suaminya, masih cinta suami yang dulu disebut dengan Hanun, disebut dengan Hanun. Ini faedah lu dapatkan dari Ustadz Aiman ya. Amin, Mister. Ilmunya banyak. Kemudian, nah, setelah selesai menceritakan tadi, Aisyah mengatakan, "Faqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Jadi Rasul mendengarkan cerita yang panjang dari A Aisyah. Tidak memotong, enggak memotong, baik. Nah, ini bagus ya faedahnya. Ketika bini bercerita panjang, ya jangan dipotong lah. Hadang dulu. <gifat> jangan dipotong. Selesaikan dulu baru dikomentari. Aisyah mengatakan, "Maka Rasul SAW setelah mendengar cerita yang panjang tadi, Rasul berkata kepadaku, saya denganmu seperti Abu Zarra kepada ummu Zarra." tapi dari sisi bukan dari semua sisi dari sisi kebaikan dan kelembutan bukan sisi yang mentalak tadi enggak enggak, dis, enggak bukan itu ya tapi dari sisi kelembutan dan kebaikan bahkan si Ummu ditalak pun dia tetap mengenang kebaikan si suami saking baiknya suami yang yang dulu nah, seperti itu jadi maksudnya apa uh, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku kamu dengan aku bagaikan Abu Zara dan Ummu Zara Aku ini Abu Zara Maksudnya Pak Rasul sangat baik Sangat perhatian Rasul mencukupi semua kebutuhan Kemudian Rasul sangat lembut kepada istri-istrinya Bahkan Di dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan Bahawa engkau lebih baik Daripada Abu Abu Zara Engkau lebih baik dari Abu Abu Zara Dalam riwayat yang lain Kata Rasul aku dengan kamu seperti Abu Zoro terhadap Ummu Zara fil ulfah dalam kelembutan. Nah, bukan semua, bukan sisi yang negatif seperti menceraikan tadi. Jadi kelembutannya Nabi di situ sangat lembut kepada kepada istrinya, ya. Nah, ada sedikit ya ada sedikit faedah yang lu dapatkan dari uh, tulisan Ustaz Branda ya. Kata beliau dari hadis yang panjang ini Ummu Zara ini ya banyak sekali faedah yang kita bisa dapatkan pertama merupakan sifat suami yang baik adalah menghiasi dan mempercantik istrinya nah termasuk sifat suami yang baik adalah menghiasi dan mempercantik istrinya jadi kalau misalnya ada lebihan duit eh pia ke salon gin nah seperti itu ya salon ada duit hendak mukar emas kah segera mungkin dulu nah, misalnya maka termasuk sifat suami yang, yang baik yaitu menghiasi dan mempercantik istrinya terlebih dengan perhiasan dan memberikan kepada istrinya makanan yang yang baik makanan pilihan intaludadar terus <laughs> ya sesuai kondisi lah lagi awal bulan banyak duit ya kemana ka nah, dibawa diajak ya makan-makan yang yang enak-enak kemudian nah jadi kita menghiasi dan mempercantik istri itu termasuk apa? Menjadikan si istri sangat mencintai suaminya. Kenapa? Karena merasa perhatian suaminya dan sayangnya suaminya kepada si istri. Dia memperhatikan masalah kecantikan dia. Kan yang paling ditonjolkan perempuan apa? Kecantikan. Kita yang memperhatikan. Ada awal bulan, eh ke kesalonin dulu. Nah, kan banyak jamaah perempuan yang meluka meluka salonnya. Kemudian yang kedua. Para wanita ya sangat suka kepada perhiasan, terlebih adalah emas. Para wanita sangat suka kepada perhiasan, terlebih adalah emas dan ini merupakan hadiah yang paling baik yang diberikan dari suami oleh istri ya. Tergantung kondisi jalan tadi. Kalau bisa maka beli belikan. Kemudian faedah yang ketiga merupakan sifat suami yang baik adalah membantu istrinya membantu istrinya. Di antaranya dengan mendatangkan pembantu yang bisa membantu tugas-tugas rumah tangga istrinya. Ini kan disebutkan siapa tadi? Jariah ya, pembantu atau budak. Tapi ini harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Ketika jadi pembantu itu enggak mesti dia dia selalu berada di rumah kita enggak mesti. Itu takutnya suami menjadi ikhtilat dengan si pembantu ya. Bisa misalnya ketika apa uh, tapasan misalnya anak banyak lima misalnya kan tapasan banyak otomatis maka pian laundry ada seseorang yang pian suruh untuk mencucikan ini termasuk membantu si si istri ya. kemudian yang berikutnya tubuh yang berisi padat ya, tidak kurus dan tidak gemuk ya yang apa yang apa namanya montok tadi ya tidak kurus dan tidak gemuk ya merupakan sifat kecantikan seorang is, istri. Makanya dia, makanya dia mengatakannya. Umar Zark mengatakannya kenapa? Karena itu yang yang paling ditonjolkan oleh perempuan juga masalah tuh tubuh. Tidak kurus, kurus kan kadang dimakan istri suami kajar. Nah. Pulang nih, amun lama kadang begawi kajar. <tuh>. Karena tidak tidak terkuras energi. Ya jadi kalau misalnya ideal montok itu menunjukkan apa? keindahan si istri. Kemudian faedah berikutnya adalah di antara sifat istri yang solehah ya, hendaklah dia menghormati ibu suaminya. Nah, kan di sini apa? Si Ummu memuji si ibu dari suaminya, mantan suaminya sekalipun sudah sudah pisah. Jadi puji ya. Kemudian dan seorang istri juga harus memahami bahwa Ibu suaminya lah yang telah melahirkan su suaminya. Yang melahirkan suamiku adalah ibunya, maka saya harus menghormati si si ibu. Kemudian faedah yang berikutnya adalah di antara sifat suami yang baik adalah membiarkan istri silaturahmi dengan keluarganya sendiri. Nah ini terkadang kita dengar suami Ulun melarang Ulun ke rumah Ulun sendiri, melarang Ulun ber apa bertamulon kuitan. Nah ini kan. Sesuatu yang tidak baik ya. Jadi kita yang malah menyuruh, kita yang malah mengajak istri kita silaturahmi kepada keluarganya sendiri. Acilnya kah, pamannya kah, bibinya kah, nininya kah, agar istri ini apa namanya? silaturahim kepada si keluarganya sendiri. Jadi kita membantu istri untuk silaturahim kepada keluarganya sendi sendiri. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, ya ini untuk para laki-laki ya. Menguasai seorang wanita Menguasai hati seorang wanita, menguasai, afwan. Menguasai seorang wanita Adalah dengan menguasai hatinya Menguasai seorang wanita Adalah dengan menguasai hatinya Maksudnya apa? Ya Kita baik, kita lembut Maka istri pun akan Bisa kita kuasai bukan dengan harta Bukan dengan tunjukan bukan dengan macian kada tetapi dengan perlakuan kita yang yang baik sehingga dia patuh dengan dengan kita. Nah, faedah yang berikutnya adalah wanita yang pandai adalah wanita yang tidak menyerah dengan susahnya kehidupan. Wanita yang pandai adalah wanita yang cerdas adalah wanita yang tidak menyerah dengan susahnya kehidupan. Lihatlah Ummu Zarah setelah dia dicerai oleh Abu Zara, dia tidak membiarkan dirinya terhanyut dengan kesedihan Dia menikah dengan orang lah lain ya. Nah ini Jadi kalau ya dicerai Kan ini luar biasa Lakinya sangat baik dicerai pulang ya. Kan ketika ada seorang suami yang sangat baik terhadap istri Tiba-tiba istrinya, dia menceraikan istrinya Karena melihat seseorang yang lebih muda misalnya Kan otomatis sangat sedih tuh. Pasti yang dikeluarkan yang buruk-buruknya aja. padahal sangat baik lakinya tetapi Ummu Zoro tidak me menyerah Bahkan masih memuji suaminya Keluarga suaminya Kemudian dia menikah dengan orang orang lain Membuka hatinya untuk orang lain Sekalipun suaminya sangat, sangat baik Kemudian faedah yang berikutnya Ini juga bagus ya Perceraian bukanlah Merupakan akhir dari kehidupan Perceraian Bukanlah merupakan akhir dari Kehidupan Lihatlah Ummu Zoro menikah lagi Sebagaimana Abu Zoro juga menikah menikah lagi. Maka jangan menjadikan perceraian sebagai apa? akhir dari sebuah kehidupannya. Memang sakit ya sakit. Tapi kita berusaha bangkit ya kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Nah, kemudian faedah yang terakhir ya, perhatikanlah Aisyah ha radhiyallahu taala anha menceritakan kisah yang indah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sabar mendengarkan kisah sampai a ah, Akhir sekalipun panjang nah. Rasulullah SAW Sama sekali tidak memotong Pembicaraan Aisyah Hadang dulu, bujur kan ada nih <laughs> Selesaikan dulu Hanya <laughs> di setelahnya dikomentari ya. Padahal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Memiliki kesibukan yang sangat banyak nah, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat si, Sibuk ya. Jadi keredapang alasan kita Kenapa kadang-kadang jadi istri kenapa pian kada mendengarkan kisah ulun kada waktu. Itu kada apalah. Rasul orang yang sangat sibuk sempat-sempatnya mendengarkan cerita yang panjang oleh istrinya dan tidak memotong diselesaikan sampai ha sampai habis. Kemudian yang berikutnya para wanita kalau berkumpul biasanya membicarakan seputar laki-laki laki-laki. Ya, Tetapi kalau laki-laki kalau ngumpul yang diceritakan masalah kehidupan, masalah gawian, masalah macam-macam ya kan Pak. Jarang mengisahkan tentang istri, tuh jarang. Tentang tentang gawian, tentang macam-macam ya. Kalau perempuan tentang laki-laki, tentang laki-laki. Kemudian yang terakhir bolehnya membuat permisalahan dalam pembicaraan. Di sini banyak istri-istri yang sebelas ini memisalkan suaminya dengan macan ya dengan macam-macam tadi maka boleh-boleh saja wallahu a'lam bishawab. Ya ini yang bisa lun sampaikan semoga bermanfaat mudah-mudahan ya kita para suami kemudian para calon suami bisa benar-benar memperhatikan keluarganya, istrinya, anaknya dan juga para ibu-ibu atau yang belum menikah juga Bisa menunaikan haknya sebagai seorang Istri Wallahu A'lam Bisawab subhanakallahu wa bihamdik Ashadu an ilaha ila anta astaghiruka Wa atub ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh